Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ashadu alla ilaha ilallah la syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam Amma baad. Bincang-bincang tentang Rukyah, Alhamdulillah Saat ini masyarakat sudah banyak yang Mengenal Rukyah syariah Rukyah yang sesuai dengan syariat Islam, dan juga banyak Yang sudah belajar Rukyah Mandiri ya, Rukyah yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Bicara tentang rukyah mandiri, ada satu hal yang jangan sampai terlewatkan. Kalau terlewatkan, efeknya juga nggak bagus. Contohnya apa? Mimpi buruk, ya, mimpi basah, mimpi digaulijin, ya, mimpi mau dibunuh. Ini nggak menyenangkan dan menakutkan sekali buat banyak orang. Cara mendiagnosanya, apakah anda kena gangguan atau enggak, bisa dilihat dari aktivitas sebelum tidur, setelah tidur dalam keadaan tidur itu perlu diperhatikan. Contoh, ketika anda mau tidur, tiba-tiba anda tiba-tiba ketindihan, tiba-tiba berat sekali. Perhatikan ini, apakah anda pernah atau bahkan sering? Ya, seminggu berapa kali? Satu kali, tiga kali. Kalau makin sering anda gangguannya berarti makin intens. Ya, itu yang pertama. Yang kedua. Apakah anda ngigo? Ya, mengigau ketika tidur? Silakan tanya istri anda atau orang tua anda Atau kakak atau adik anda Apakah anda mengigau ketika tidur? Giginya biasanya juga beradu ya Beradu bisa ke atas bawah Bisa ke samping Bunyi ini, Itu macam-macam Ada yang ke atas bawah ada yang ke samping Tanya orang yang di kamar anda ketika anda tidur Apakah anda sering seperti ini? Ingat kalau makin sering arti gangguannya cukup intens. Apakah anda sering mimpi berkelahi, berantem, mimpi disetubuhi Jin misalnya, mimpi dikejar-kejar banyak orang mau dibunuh? Ya silakan kita belajar diagnosa, karena sebelum melakukan pengobatan kita harus tahu akarnya, gangguannya. Kemudian tidurnya sulit sekali setelah habis isa, tidurnya larut terus tidurnya malam hari jam 11, 12, jam 1, jam 2 baru tidur, akhirnya subuhnya kesiangan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk gangguan syaitan. Ya, itu diagnosanya. Ya, saya ulang, tidurnya tidak nyenyak, sering mimpi buruk, giginya beradu, mengigau, dan bahkan kadang-kadang terbangun berkali-kali dalam keadaan yang enggak nyaman, misalnya menangis, teriak-teriak. Ya, panik takut ini segera berlindung kepada Allah dengan rukyah syariah itu diagnosanya solusinya adalah sederhana sekali alhamdulillah Allah menurunkan Rasulullah saw ya yang sunnah-sunnah beliau adalah solusi buat kita semua silakan lakukan wudu sebelum tidur ya hidupkan sunnah-sunnah sebelum tidur berwudu yang sempurna salat Silahkan mau sholat setelah wudhu Mau sholat witir silakan Kemudian kasurnya diusap di Bukan hanya untuk membersihkan Tapi memang syariat beliau seperti itu Silahkan diikuti di -usap. Kemudian maafkan orang-orang yang bersalah Banyak orang Banyak pasien saya yang kena gangguan Karena sebelum tidur Marah dulu dia sama suaminya Marah sama istrinya Ribut sama anaknya Jadi kalau mau tidur bersihkan hati kita. Maafkan orang-orang yang bersalah. Kemudian lakukan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, an Ya, ada tiga langkah. Pertama dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, an Yang kedua ditiup ke telapak tangan. Yang ketiga diusapkan ke seluruh tubuh dengan niat dan keyakinan Allah melindungi kita. Ya, saya contohkan. A'uudzu ya billahi minasy syaithaanir rajiim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Kemudian ditiup Ya, dilanjutkan alfalak, dilanjutkan anas An kemudian yang ketiga diusap dari ubun-ubun seluruh tubuh yang mampu diusap yang mampu diraih seluruhnya, sampai ke kaki semuanya ya lakukan ini kemudian ingat, adat tidur selanjutnya adalah tidurnya menghadap kiblat kita tidur kemudian dengan sisi yang sebelah kanan ya Zikir-zikir yang lain boleh, silahkan Baca Quran, surat mulk Surat kafi, silahkan Zikir-zikir Astagfirullah bertobat kepada Allah Subhanallah, Alhamdulillah Allah akbar Ayat kursi, tafadda Silahkan, jadi hidupkan sunah-sunah Sebelum tidur, dan tidur secepatnya Setelah isya, itu obatnya Terhadap semua gangguan-gangguan Menjelang atau ketika tidur Semoga Allah berkahi ini Selamat mencoba barakallahu fikum warahmatullahi wabarakatuh